Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali berjumpa bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan Kuat, sabar dan tawakal kepada Allah SWT Inilah menjadi sumber utama yang dipegang teguh Haji Ehon Fahmi Seorang penjual kusen cor Hal tersebut dilakukan karena kenikmatan adanya Radio Kukuningan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengenalkan nama saya Bapak Fahmi Hidayat berasal dari Desa Bojom. Alhamdulillah usaha saya sekarang menggeluti masalah bangunan, masalah konstruksi untuk penyediaan bangunan. Alhamdulillah usaha saya hampir udah 10 tahun kurang lebih. Alhamdulillah di samping bisa untuk menghidupi keluarga keluarga saya Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dalam usaha saya, saya bisa usaha ini, bisa sambil juga mengenarkan radioku, dari semenjak pagi sampai tutup radioku terus Alhamdulillah, di samping saya mendapatkan maizah dunia, ya termasuk maizah buat akhirat juga ada ayo kita dengarkan, sebagaimana yang telah kami rasakan dari berkahnya radioku, kita bantu perjuangan radioku, termasuk dari kita anslehnya, ayo kita ikut gabung. Termasuk apa yang diperoleh dari seramah-seramah guru kita bu Yahya ayo kita isiarkan di di diri kita, di orang lain, bahkan di lingkungan kita, ayo supaya benar-benar dakwah ini menyebar ke seluruh pelosok lah. Mungkin segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian reportase radio Kuningan. Kunci hati kita untuk berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala agar kekompakan tetap istiqomah. Bismillah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.